Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau setiap diri yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya Ketika mereka tidak menyaksikan azab itu Dan telah diberi keputusan diantara mereka dengan adil Sedang mereka tidak dianiaya Ingatlah Sesungguhnya kepunyaan Allah Apa yang ada di langit dan di bumi Ingatlah Sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada Dan petunjuk setarahmat bagi orang-orang yang beriman Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya Hendaklah dengan itu mereka gembira Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan Katakanlah Terangkanlah kepadaku Tentang riski yang diturunkan Allah kepadamu Lalu Kamu jadikan sebagiannya haram Dan sebagian yang lain halal Katakanlah Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia Yang dilimpahkan kepada manusia Tetapi Kebanyakan mereka tidak mensyukurinya Maha benar Allah dengan segala firman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Naudzubillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa, wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'd rabbi ishrhli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli aminarabbil amin. apa kabar anda di Senin pagi hari ini mudah anda semua sehat aktivitas juga insyaallah bisa berjalan dengan baik tentunya diawali dengan ucapan bismillah dan juga selalu diiringi dengan rasa syukur kepada Allah insyaallah apa yang akan kita lakukan menjadi sebuah keberkahan Salawat dan salam selalu kita serahkan karibah Nabi pilihan Nabi Yunus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga juga para sahabat dan insya Allah kita umatnya yang selalu setia mengikuti ajaran beliau. Nah pemirsa di pagi hari ini kita berjumpa dalam acara hikmah pagi TVRI dan bahasan kita adalah masih melanjutkan uh, episode hikmah pagi sebelumnya Yaitu tentang masalah tanda-tanda kiamat. Kali ini adalah bagian kedua Bersama narasumber kita Bapak Ustadz Haji Abu Akilah Yang pada pertemuan tanda-tanda e, kiamat Bagian pertama kita sudah membahas ada kurang lebih e, Sesungguhnya 10 tanda-tanda besar e, hari kiamat Tetapi baru sempat kita bahas tiga Yaitu tentang e, munculnya aduhon ad atau kabut tebal Yang menyelimuti bumi Disebabkan malaikat ...tidak lagi menjalankan tugasnya untuk menjaga uh, segala bentuk uh, yang ada di uh, langit. Kemudian juga ada tanda-tanda yang kedua... ...yaitu munculnya banyak binatang-binatang melata serta tanda-tanda yang ketiga... Munculnya 30 jenis atau 30 macam Dajjal. Dan bagaimana penjelasan tentang ketujuh tanda besar kiamat lainnya. Sehingga insya Allah perjumpaan kita bisa sempurna. Baik langsung kita jumpai narasumber kita Ustaz Abu Akilah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Rancabana. Allahu Akbar. Kalau bahasa Jawanya apa? Apa ya? Bukan orang Jawa bingung dia kalau bahasa Betawi hebat dah gitu sama-sama <laughs> kami ada juga ibu-ibu dari Majelis Alim Al Hijrah pimpinan Ibu Sudarti yang alamatnya ada di Cipondoh Indah Tangerang Cipondoh Indah apa Pondok Indah nih Bu? Cipondoh. Tetapi Tangerang juga indah ya. Yeah. <laughs> Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat bu ya. Alhamdulillah masih belum kan kiamat ya Bu ya, ya. <laughs> Nah Ibu nanti juga ada kesempatan untuk bisa bertanya Ini lebih banyak kesempatan Baik Ustaz kita melanjutkan bahasan kita yang sebelumnya Baru tiga disampaikan ya. Yang terakhir adalah munculnya 30 jenis dajjal Kemudian yang keempat Ustaz pernah menyampaikan Katanya ada turunnya Isa uh, Maryam. Ini bagaimana ya. penjelasannya Nabi Isa mengatakan uh, bahwasanya Aku telah diangkat oleh Allah Naik ke langit yang ketiga. Hmm. Jadi aku berada di langit yang ketiga. Lalu nanti aku akan diturunkan kembali ke muka bumi ini. Hmm. Lalu aku kemudian akan menikah. Hmm. Aku akan ketemu dengan Imam Mahdi. Hmm. Maka setelahku, ya kan setelahku ikutilah Muhammad namanya. Hmm. Itu adalah eh, apa itu Nabi yang akan diturunkan dari keturunan saudara bani Israel. Jadi hmm. keturunan Nabi Ismail ya. Kan bani Israel ya. Nabi Ishak, ya kan gitu. Di, di dalam Al-Quran sendiri juga <coughs> di Diterangkan oleh Allah bahwasanya Nabi Isa itu diangkat ke, hmm. ke langit hmm. ya kan? Dalam Al-Quran itu tidak terangkan tentang kapan turunnya nah, Tidak diterangkan, hanya naiknya saja hmm. Itu satu hmm. Nah, tetapi kan dalam Al-Quran juga ada hukum sunatullah Bahwasanya setiap yang hidup pasti mati ya. Dulu nafsi ndak ikut maut. maut Jadi, akhirnya Uh, apa tentang turunnya Isa itu ada dalam hadis. Mm. Nah dalam hadis adinya soi itu termasuk dari tanda-tanda kiamat mm -mm. turunnya Isa putra Maryam. Mm -mm. Nah lalu di mana turunnya itu? Yeah. Jadi di salah satu masjid di Damaskus. Mm. Saya karena saya belum tahu masjidnya, cuma hanya ciri-ciri bahwasanya itu berkubah uh, berkubahnya warna putih, masjidnya itu bersih. Uh, jadi kalau orang yang pernah ke Damaskus mungkin jalan ke sana itu ada masjid apa gitu. Nah di situ. Akan terjadi turunnya Pada waktu Nabi Isa diangkat itu posisinya ada di mana? Di gua, jadi di gua, di, gua di, ya? di Bani Israel itu di daerah mana itu tidak terangkan dalam Berarti Injil tidak 19. di Damascus juga ya? Tidak, tidak hmm. di Damascus, jadi itu di di mungkin di sekitar Palestina situ ya hmm. Di sekitar Palestina itu kan kalangan Bani Israel di situ ya. Nah, e, di dalam sebuah gua di daerah situ Nah, kemudian Eee Ketika Isa Isa selesai menyampaikan di dalam rumah ibunya Siti Maryam itu, kalau begitu aku akan kembali lagi. Akan kembali lagi. Hmm. Nanti aku akan turun. Hmm. Jadi setelah Imam Mahdi, jadi ada Imam Mahdi sudah terangkat di muka bumi maka aku akan turun. Lalu kemudian aku akan eh uh, menikah ee uh, terjadi hmm. sama Imam Mahdi lalu kemudian punya keturunan hmm. lalu kemudian aku akan mati. Nah, kondisinya saat ini juga sudah ada yang mengaku bahwa titisan Nabi Isa hmm. dan juga Imam Mahdi. Bagaimana? Ya. Cuman enggak konek. Iya, enggak konek. Nah, dia tempatnya itu enggak konek. Akunya di sini gitu loh. Nasabnya sini, enggak ya. ada, enggak ada gitu. Ya. Itu sih orang kesurupan ngaku Nabi Isa itu repot nah. kalau begitu. Betul ya. Pada akhirnya pernah juga masuk penjara kan? Ya, akhirnya masuk mengaku-ngaku dan kalau pada di Al-Qur'an dijelaskan bahwa mungkin bukan mungkin atau pasti turunnya di dalam sebuah Di satu masjid. Di bukan di Qur'an, di, had bukan, di hadis. Di hadis, di hadis, ya, ya. Di hadis nah. itu diterangkan bahwa saya turunnya Nabi Isa itu nanti di suatu masjid di masuk di di Oh, di masuk kok. Ya. Nah, kalau kalau orang-orang yang pernah melihat ke sana itu ada satu masjid yang bergubah putih, kalau enggak salah Masjid Utsmani atau apa gitu ya. Hmm. Nah, Ustaz, kalau Nabi Isa turun kemudian menikah kembali, berarti kan masih ada kehidupan. Iya. Heeh. Nah kan belum meninggal hanya diangkat oleh Allah. Iya maksudnya tanda-tanda kiamat gitu Betul. maksudnya tapi oh iya dengan... itu itu sudah tanda-tanda akhir zaman jadi nah. pada saat itu hmm. nah jadi nanti Barangkali saja menyadarkan kelompok Nasrani hmm. Kelompok Nasrani ini loh Aku Isa Putra Maryam hmm. Aku tidak mengajarkan hmm. seperti yang Anda pelajari Sekarang ini, tapi Is. yang aku ajarkan adalah Islam, hmm. misalnya begitu hmm. Disampaikan, Isa itu akan bertugas Seperti itu, menyampaikan itu Kemudian hmm. yang kedua, uh, akan perang Karena nanti Isa ini akan Membus Dajjal yang terakhir, Dajjal yang terakhir itu Begitu kuat hmm. Apa ya? namanya Dajjal? Ya, Dajjal yang kadab yang kata bi yang pohon besar ini hmm. yang yang dikenalnya bertengkar itu dia besar tinggi hmm. secara fisik lalu kemudian itu tadi dia oh ketika ada orang mati dihidupkan kembali hmm. Jadi orang orang, -orang di jazirah Arab banyak yang ikut nanti oh. nah ketika putra maryam turun Uh, kemudian Dajjal juga yang terakhir itu muncul Dibunuhlah Dajjal ini oleh hmm. Isa Putra Maryam oh, Nah kemudian Isa Putra Maryam juga akan Berperang bersama Imam Mahdi hmm. Itu melawan uh, Yahudi kaum Yahudi hmm. itu Penjelasan di Imam Mahdi Tidur. itu seperti apa sih sebetulnya Sir? Imam Mahdi itu adalah Pemimpin, nanti pemimpin uh, Di kalimat Islam ketika hmm. Kan gini, di dalam kehidupan Dunia ini ada lima fase Kehidupan yeah. utama ya yang pertama fase kenabian hmm. Sudah turunlah itu kenabian Berakhir, sudah. Sudah. Nabi Muhammad. Kemudian fase Khalifahan hmm. Itu sudah Ada fase mulkan adun Raja yang menggigit hmm. Nah raja menggigit itu adalah orang yang eh, Menggunakan sebagian dari ayat Quran untuk Hmm. Untuk apa namanya? Untuk dasar-dasar hukumnya yeah. itu pada zaman kekekalifan setelah Kullafahu Rasidin, hmm. ya kan? Ada Khalifah Utsmani, ada kemudian Abbas Kalifan Sini. Muawiyah, Abbasiah dan sebagainya hmm. itu ya. Itu kurang lebih sudah berapa ratus tahun ya hmm. berkuasa. Kemudian ada Mulkan Jabariatan raja yang diktator. Nah hmm. sekarang ini adalah masa di mana hukum itu ditentukan oleh pimpinan, hmm. oleh yang berkuasa. Yeah. Maka disebut kehidupan ini adalah Uh, mulkan jabariatan itu. Mm. Jadi raja-raja yang diktator yang menuntut hukum sesuai dengan keinginannya mm. Lalu kemudian akan kembali lagi yeah. fase kekhalifahan, mm. fase kenabian, mm. alami haji nubuah Jadi uh, fase kekhalifahan akan timbul di mana mengikuti ajaran kenabian. Mm. Nanti di sinilah Imam Mahdi itu mm. pada akhir zaman itu. Mm. Jadi uh, tata kehidupan yang terbaik itu akan timbul lagi yeah. di masa kejayaan Islam. Bisa dikatakan masa kejahatan Islam yang kedua ini hmm. Tetapi setelah mul kan Raja-raja yang ditator ini Jadi kan hmm. sistemnya sistem kerajaan hmm. Sistem republik Ada sistem demokrasi dan lain sebagainya hmm. Tetap uh, yang mem yang membuat pimpinan hukum bukan Allah pimpinan. Jadi mereka tidak berhukum kepada hukum Allah Tetapi hmm. hukum manusia hmm. Hukum pimpinan yang berkuasa siapa secara politik hmm. Seperti itu okay. Nah maka kemudian setelah ini akan turun Zaman alamin haji nubuah lagi, zaman kekhalifahan itu akan timbul, lalu kemudian uh, setelah timbul zaman uh, apa itu kekhalifahan ini, maka kemudian akan terangkat yang namanya imam mahdi. Nah pada saat itulah Isa Putra Maryam itu turun mm, baik. bersama kemudian Uh, apa nanti nikahkan oleh Imamadi, hmm. ya kan setelah dinikahkan kemudian punya anal, beruntung sampai akhirnya membunuh Dajjal hmm. sampai bertugas kemudian uh, perang juga ikut kemudian perang di Armageddon, hmm. Armageddon. Jadi Al-Majdul bahasa Arabnya Al-Majidun itu salah satu salah satu tempat di Palestina sana di, di kalangan Bani Israel itu dikuasai oleh Yahudi sekarang oh. tempat itu itu adalah pusat pertahanan. Hmm. Jadi nanti ke, siapa yang menguasai Al-Majidun maka dia akan Menguasai dunia seluruhnya kata Rasulullah orang, orang, orang Barat sudah bikin filmnya Armageddon itu yeah, Sudah Udah, berapa lama dari tahun yang lalu Jadi mereka sudah e mendalam Tentang, e se tentang e ini sebenarnya Mereka juga sudah tahu bahwasanya Islam itu agama yang benar Masya Allah, sumber sumbernya mereka sudah dalami Tentang Islam yeah, Sebenarnya mereka sudah dalami betul itu nah, Ini menarik Sari, sangat gaib sekali Turunnya Isa Putra Maryam ya. ini ya Bahkan banyak yang tidak percaya hmm. Tapi saya adalah orang yang percaya Karena ini termasuk tanda-tanda kiamat hmm, Masya Allah Baik kemudian uh, Poin yang kelima Yaitu tentang Terbitnya matahari dari barat ya. ke timur Ini terbalik ini, sudah Terbalik Jadi uh, Matahari yang biasanya dikendalikan oleh malaikat hmm. Untuk terbit dari timur, timur ke barat Ah ini akhirnya menjadi tidak nyunah lagi hmm. Karena Karena Malaikat yang ditugaskan untuk mengang matahari, mm -hmm. ya kan supaya matahari itu tetap pada pada Obisinya, porosnya, terbitnya. pada pada orbit terbitnya. Lalu kemudian uh, malaikat tidak mengang lagi, sehingga matahari sudah semaunya. Mm. Jadi uh, hukum alam saja yang akan terjadi, yeah. sehingga dia akan terbit dari barat. Lalu kemudian uh, pada saat itu, ketika mm -hmm. matahari terbit dari barat, mm. maka tidak lagi diterima tobat seseorang. Astaghfirullahalazim. Ya. Jadi setelah tanda-tanda besar matahari terbit Baru barat, amanu billah. Aman tu billah gitu ya. Aman tu billah, aku beriman kepada Allah. Tidak lagi diterima imannya itu. Tidak Sekalipun lagi diterima tobat. Belum sampai pada Sekalipun sakaratul maut. Ma Kecuali orang yang ada keimanan sebelumnya kata Rasulullah. Hmm. Jadi jangan-jangan uh, menunggu matahari terbit dari barat. Ya, iya, seginian ya. Baru kemudian beriman. Habisin waktu aja. Nyabisin ya, waktu. Kita harus beriman dulu kecuali orang yang beriman sebelumnya, ya. lalu kemudian karena suatu hal dia menjadi kufur atau menjadi munafik atau menjadi musrik hmm. lalu setelah melihat matahari terbit dari barat, dia beriman kembali itu diterima masih. Hmm. Tapi yang sama sekali enggak ada keimanan itu enggak diterima. Ya Allah. Seperti itu. Kalau terbit dari barat, tenggelam tidak? apanya yang tenggelam. Matahari. Iya, ya. ya, ya, ya. biasa terp-biasa. Nah, pada saat itu, ya kan, jarak antara antara diri kita dengan matahari itu sudah sangat dekat. Ya Allah. Seperti nanti kan di padang mahsyar kan matahari di atas ya, kepala kita. Iya, di atas kita, kepala ya. persis ya. Itu jaraknya itu sudah jauh lebih Jadi nanti akan terjadi kekeringan pada saat itu. Ya Allah. Ya, tadi kekersangan hmm. karena karena pada saat orang sudah semuanya bermaksiat kepada Allah, tentunya Malaikat-malaikat kan tidak memberikan syafaat terhadap orang-orang yang bermaksiat. Iya. La illa liman irta'a. Malaikat tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridai oleh Allah. Ya. Orang yang diridai oleh Allah di muka bumi enggak ada. Ya. Berarti malaikat tidak akan berikan pertolongan apapun. Mau turun hujan, numbuhin tanaman-tanaman. Sementara ini kan tumbuh tanaman, Masih turun sungguh, hujan, ya. Uh. angin ya angin ya. timur sepoi-sepoi uh. enak. Tiba-tiba kalau malaikat melepaskan pengendali angin betul. Malaikat peng yang menggang angin ini lepas terus angin kemudian semaunya Angin topan, wah muter-muter Kita jalan saja langsung pluk kemasuk angin melalui hidung yeah. Langsung perut kembung yeah, <laughs> <betul>. <laughs> Itu karena dijaga oleh malaikat Berarti masih banyak orang-orang yang dididak lalu hidup di muka bumi mm. nah, Sehingga malaikat masih memberikan pertolongan itu yeah itu poin yang kelima ustadz ya tentang terbitnya matahari sudah mulai dari barat oh. mudah-mudahan kapan waktunya kita juga nggak tahu ya nggak tahu makanya makanya 2020. 2012 ya, ya Mission Impossible, mission impossible. Yeah, yeah, yeah. <laughs> bisa jadi sebelum 2012 kita nggak yeah, tahu yeah. Yeah. Belum. ya tetap. Oh, belum tetap kalau prediksi ini belum. belum karena satu nah. jumlah Dajjal tadi belum ada 30 puluh, hmm. ya kan? Belum, jadi kita kita harus serius gitu. Karena dasarnya kan ini, ya. kiamat kubur itu kan datang. Lalu kemudian Imam Mahdi juga belum turun. Masa hmm. dalam tempo 2 dua, dua tahun hmm. lagi ya kan Imam Mahdi turun. Imam Mahdi disitu kan bersama dengan bersama dengan Isa itu sekitar 40 tahun nantinya. Hmm. Kalau kiamat akhlak mungkin iya ya. Iya. E kiamatnya orang kafir tahun 2012 <laughs> gitu kan gitu kemudian yang ke enam tanda-tanda yang keenam. enam yakjud wa makjud yakjud ya timbulnya yakjud wa makjud hmm. jadi yang disebut yakjud wa makjud itu adalah kaum kalau kata rasulullah adalah kaum yang bermata sipit keturunan dari turki hmm. ya kan lalu kemudian hidupnya di bagian timur dari belandung ini. Nah, yang bermata sipit itu kan ada tiga hmm. Satu, di sini uh, ada yang mata sipit Bangsa <laughs> bangsa Cina, bangsa Korea, hmm. bangsa Jepang. Hmm. Itu. Nah, kaum ya jutwa majut ini ya kan, itu sudah, fisik. Ya, jutwa Iya, antaranya. fisiknya. Ini kita bicara nah. fisiknya. Hmm. Jadi uh, apa namanya? Setiap nabi ya kan, setiap nabi ya kan, eh dikutulis dajal. Nah, kemudian Yajud dan Makjud ini mulai timbul pada saat Nabi Zulkarnain hmm. ya, Nabi Zulkarnain itu termasuk keturunan daripada Fir'aun ya. Keturunan dari Fir'aun yang kemudian diangkat oleh Allah jadi Nabi hmm. Nah kemudian uh, dia adalah seorang arsitek Dia hmm. seorang ahli di bidang uh, bangunan, bangun. konstruksi besi dan lain sebagainya ya. uh, Kemudian dia melalang buana ke dataran Cina hmm. Lalu kemudian uh, kalau di sini dikenal dengan namanya Kaisar Zhu Hmm. Nah, Kaisar Zu itu sebutan lain daripada Zulkarnain hmm, yeah. Maksud Kaisar Zu Itulah Kaisar itulah yang kemudian mendirikan adanya tembok Cina hmm. Nah tembok itulah yang disebut dengan tembok Ya'jud wa Ma'jud Karena apa kata-kata Ya'jud wa Ma'jud itu bukan bahasa Arab Setelah diteliti kata Ya'jud wa Ma'jud itu berasal dari kata ternyata dari bahasa Cina Hmm Ya kok, mek kok. Ah, gitu, oh. <laughs> gitu. Artinya? Jadi, benua kuda. Jadi ini adalah kaum yang berada di benua kuda, di dataran benua kuda yang bermata sipit. Nah itu adalah bangsa China, bangsa Jepang dan bangsa Korea. Hmm. Nah mereka nanti akan berkuasa di muka bumi juga. Hmm. hmm jadi secara ekonomi mereka akan berkuasa. Oh, sekarang kan sudah. Nah, sekarang kan bangsa China sudah. Bangsa Jepang di bidang otomotif, mm -hmm. Korea nggak tahu nanti di bidang apa, ya kan? Tapi pada prinsipnya mereka begitu cerdik mm -hmm. di ekonomi. Kalau politik belum ya, politik mm -hmm. belum, tapi di perekonomian mereka betul-betul mulai berkuasa. Bahkan mm -hmm. banyak industri-industri Eropa, Amerika pada bersatuan kalah dengan industri yang ada di China. Mm -hmm. Begitu begitu hebatnya ya kan? Nah, mm -hmm. itu akan ada masa di mana itu begitu luar biasa, kaum yajud ma majud ini. Nah, lalu kemudian Uh, hancurnya kaum yajudul mazid -yajud itu uh, itu nanti akan uh, pada akhir zaman akan ditandai dengan runtuhnya tembok Cina. Hmm. Jadi tembok itu kan karena mujizat. Itu hmm. mujizat itu kan uh, cara pembuatannya pun uh, sangat luar biasa. Yeah. Itu dalam waktu cepat bukan bukan dibuat terus kemudian uh, rangkanya itu besi-besi yang, hmm. yang yang seperti jelas. Padahal itu uh, apa itu? Bersih ditata oleh mereka, oleh oleh orang-orang Cina, diperintahkan oleh Nabi Zulkarnain lalu kemudian dibantu oleh malaikat. Hmm. Jadi ee, tembaga yang sudah mendidih, lalu kemudian di ee, apa namanya, di tiup oleh angin, itu malaikat hmm. yang meniupnya sehingga sepanjang berapa kilo itu. Apa korelasinya dengan tembok Cina ya? Iya, jadi memang ya memang kalau kalau ya itu bahasa Cina, jadi di situ ya. ada hubungannya. Ya, Insyaallah nanti ya. kita bahas lebih dalam lagi tentang Yakowamekok itu sehingga kita paham betul ternyata itu ada yang membuat adalah Nabi Orang Zulkarnain itu seorang tak? nabi bukan bukannya seorang kaisar tapi seorang kaisar nabi. Kaisar Zul. Iya Ketika ya. runtuhnya hmm. tembok Yakutamakut itu itu tanda-tanda dari kiamat. Ih, ya Allah. Jadi kalau itu belum runtuh belum. Hmm, itu masih keker. Iya. Kan? Seperti Baik. itu. Kemudian yang ketujuh, Ustad. Yang ketujuh itu. Uh, timbulnya khusuf Khusuf ya Khusuf itu gempa atau gerhana Atau hmm. juga suatu kegoncangan hmm. Baik itu mungkin kegoncangan di bidang ekonomi hmm. Ya kan Atau gempa secara hmm. fisik gitu ya hmm. Nah itu uh, khusuf uh, film astrik Jadi akan terjadi kegoncangan di timur ya. Nah mulai belan bumi bagian hmm. uh, Sumatera Bagian Jawa ya kan hmm. Kemudian bagian-bagian yang timur. lain di timur ini akan terjadi E, penyusutan, terjadi guncangan terjadi gempa Ataupun juga tsunami hmm. Itu proses e, akan terjadinya e, tanda-tanda kiamat itu hmm. Nah kemudian e, Kosum film maghrib Kemudian di barat juga akan terjadi yang sama Jadi akan nanti ada terjadi penyusutan. Hmm. Kalau mungkin di bidang politik akan terjadi perubahan-perubahan politik. politik, di bidang ekonomi akan terjadi krisis dan lain sebagainya. Berarti ma'nawi ya? Iya, artinya. ada ada ma'nawi, ada juga secara hmm. secara fisik juga akan terjadi seperti itu. Hmm. Nah, lalu kemudian e, baru khusul fi jaziratil arab. Jadi terjadi gempa atau gerhana di jazirah arab. Ya Allah. Oh. Jadi bisa jadi terjadi gegunjangan secara politik, ya kan maknawinya, Rasa. ekonomi, ya kan Rasa. mungkin uh, kekayaan para raja itu nanti akhirnya berpindah Berpindah tangan kan. kepada orang yang beriman sehingga peristiwa terjadi gegunjangan itu Rasa. maka kemudian akan uh, akan terjadi perubahan konstelasi politik sehingga orang orang yang beriman akan berkuasa raja-raja kemudian uh, menjadi tidak ditiadakan karena itu bukan sistem Islam, ya kan Rasa. sehingga nanti akan timbul sistem khalifan dan lain sebagainya, okay. sehingga harta yang, yang beredar di muka bumi ini akan berada kepada orang-orang yang berhak. Hmm, Karena hakikatnya kan harta itu amanah untuk orang beriman dan ya, orang yang taat kepada Allah, hmm. ya kan dan beramal soleh. ya artinya orang-orang yang munafik, orang musyrik sebenarnya tidak ada punya hak kecuali dia mencuri hmm. Dia menipu Nah hmm. seperti itu Baik kita jeda dulu Ustaz nanti kita lanjutkan okay. Tadi sudah sampai kepada poin yang ketujuh Mungkin tinggal tiga lagi ya nanti kita bahas Tetapi dari keempat poin yang barusan saya Tadi sudah sebenarnya saya, yang khusus itu kan satu ya. Yang terlalu, film masrik itu sudah yang ke ketujuh, yang oh. ke-delapan itu yang di ya, maghrib. Oh, maghrib. Nah, ke kemudian yang ke-9. Oh, itu sekalian ya? Iya, itu tiga. Hmm. Jadi sudah sembilan. Sembilan tinggal satu? Betul, tinggal satu. Baik. Kita jeda dulu nanti kita lanjutkan. Pemirsa tetap bersama kami dalam Hikmah Pagi. Masih membahas tentang masalah tanda-tanda kiamat bagian kedua. Kami akan kembali. Baik pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pagam Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia Dan bagi Anda yang baru saja bergabung Kami sampaikan bahwa bahasan kita hari ini adalah tentang masalah tanda-tanda kiamat Bagian kedua Yang pada uh, Senin beberapa waktu yang lalu Kita juga sudah membahas masalah ini Tapi baru sampai pada uh, poin yang ketiga Karena sesungguhnya ada 10 tanda-tanda besar kiamat Yang diantaranya tadi sudah disampaikan Turunnya Isa Putra Maryam Kemudian terbitnya matahari dari Barat uh, Dan Terjadinya peristiwa gempa atau gerhana di wilayah timur, barat, bahkan jazira Arab. Dan juga munculnya ya cuci. -cu -cu. Jadi secara seluruhan kita sudah sampai kepada uh, 9 poin tanda besar uh, datangnya kiamat. Tinggal tanda yang ke-10. Bersama narasumber kita tentunya Ustadz Abu Akila dan juga hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hijrah. Pimpinan Ibu Sudarti yang letaknya ada di Cipondoh Indah, Tangerang. Baik Ustadz yang ke-10 ini. Tadi kan sampai pada uh, munculnya gempa atau perubahan-perubahan di wilayah Jazirah Arab ya? Iya. Kemudian yang ke sepuluh hmm. yang terakhir itu uh, munculnya api dari Yaman atau oh. ada muncul api dari Yaman. Hmm. Lalu kemudian uh, api ini akan justru akan mengumpulkan, jadi akan akan mengumpulkan manusia, ya kan? Uh, kepada satu pemikiran gitu, hmm. satu pemikiran. Oh ini Uh, akan terjadi perang besar gitu. Hmm. Jadi uh, Kalau dalam Imam imam Ahmad Riwayat Imam Ahmad itu uh, Api ini berasal dari Aden Tapi Aden surga, Aden itu kan gak ada api hmm. Ya kan Makanya ini banyak dinafekan oleh hmm. uh, Para hadis yang lain Nah Jadi api dari Yaman ini bisa jadi Ini uh, uh, secara maknawi Ini adalah kobaran semangat perjuangan hmm. uh, Muncul Imam Mahdi Lalu dikobarkan semangat juang Sehingga nanti dari sana itu akan muncul pejuang-pejuang, hmm. ya kan? Nah, pejuang-pejuang Islam yang kemudian berjuang melawan uh, orang-orang Nasrani. Jadi pada akhir pada akhir uh, pada tanda-tanda yang terakhir itu akan menjadi perang besar hmm, yang disebut dengan Arma itu atau hmm. dalam bahasa Arab disebut Al majidun hmm. di mana perang yang yang akan bermula di daerah Magedon hmm. di gunung Magedon itu yeah. atau di bukit Magedon itu, bukit pertahanannya orang-orang Yahudi sekarang. Hmm. Sehingga nanti ya kan nanti akan timbul saat dimana se, e, apa itu namanya Yahudi Yahudi itu akan hmm. e, dalam peperangan itu akan dibunuh oleh umat Islam sehingga hatta seorang Yahudi itu bersembunyi di balik batu hmm. ya kan di balik batu batu akan mengatakan wahai Muslim ini Yahudi bunuhlah hmm. kayak gitu kecuali hmm. ketika Yahudi ini bersembunyi di balik pohon gorget hmm. Nah jadi ini pohon yang sekarang menjadikan lambang oleh Yahudi itu. Apa itu? Oh. Pohon gorgot itu pohonnya kayak hampir kayak kaktus gitu tapi agak gedean hmm. gitu ya bentuknya itu kayak kalau kita pohon ya seperti. Jadi kalau orang Islam bersembunyi di situ di balik gorgot Nah itulah yang membuat orang Yahudi akan menggerutuskan pohon itu. Oh. Jadi pohon itu dit ditanam begitu banyak, banyak di situ. Untuk melindungi, ga, untuk melindungi dia. Jadi hmm. dia kesan magicnya sangat kental sekali di sudah situ. Sudah jauh pemahamannya Betul. itu ya. Wah, kita baru terbuka hari ini bu ya Mudah-mudahan ini menjadi keimanan yang bertambah Angkatan nah, saya tidak pahami tadi uh, Ketika ada gempa di wilayah Jazira Arab Pada akhirnya yeah. tadi uh, kata Ustaz mungkin prediksinya adalah Harta-harta uh, yang itu akan dimiliki oleh para orang beriman yeah. Dan saat itu negeri menjadi uh, makmur Karena yang berhak sudah memiliki harta-harta Atau paling tidak istilahnya kaya lah gitu Betul Karena itu dijadikan sebagai tanda-tanda kiamat. Eh uh, karena sekarang ini kan harta berada pada orang-orang yang zalim, hmm. pada orang-orang yang kafir sehingga manfaat harta itu tidak digunakan untuk menegakkan kebenaran. Hmm. Tetapi hanya digunakan untuk memalampiaskan, memuaskan hawa nafsu saja. Iya. Maka banyaknya kemaksiatan karena banyaknya harta yang berkumpul di tangan orang-orang yang tidak pantas memegangnya. Hmm. Nah, itu berarti kan proses orientasi setan untuk yeah. menjatuhkan harta-harta itu hmm. supaya diselewengkan manfaat hmm. makna harta itu. Nah, hmm. pada pada ter, pada saat uh, terjadi Khosrum bil Jaziratil Arab, hmm. terjadi kegoncangan atau gempa di Jazirah Arab ini yang yang guncang tidak hanya buminya saja, hmm. tetapi juga secara politik. Okay. Ya kan? Uh, Islam ini begitu sulit untuk maju karena orang-orang Jazirah Arab masih hmm. mengikuti apa yang mereka inginkan saja hmm. belum mereka belum bersatu di atas panji keislaman Betul. nah nanti akan timbul di mana hmm. panji keislaman akan diminati oleh masyarakat jazirah arab maka ini terjadi khusus, terjadi kegoncangan nantinya ketika kepercayaan masyarakat masyarakat arab terhadap pemimpinnya sendiri hmm. sehingga bisa jadi yang disebut kegoncangan secara politik akan terjadi uh, bisa jadi perang atau kudeta secara besar-besaran. Hmm. Sehingga nanti ada perubahan secara besar-besaran di bidang politik Jadi itu. Dan ini penjelasan ada ya, dalam Al-Qur'an atau hadis? Ini di dalam hadis penjelasan. Kalau dalam Al-Qur'an tidak ada. Hmm, tidak di dalam hadis. Eksklusif. Iya, betul. Ini ini ini hanya secara maknawi saja. Oke. Okay. Terjadi guncangan itu selain fisik kan ada guncangan ekonomi. Hmm. Kan tidak akan mungkin eh, sesuatu akan berubah tanpa diikuti oleh perubahan-perubahan di bidang ekonomi, betul. politik dan lain sebagainya. Saya hukum itu. alam juga sepertinya. Betul. Juga. Baik, Ibu-ibu. Saya kasih kesempatan untuk bisa bertanya. Silakan. Satu-satu dulu ya. Satu dijawab, satu dijawab. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, Wa warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Wanyingsih hmm. dari Madrasah Tailem Al Hijrah hmm. yang saya mau tanyakan uh, apa maksud bahwa Al Quran itu nanti hilang atau susah untuk mencarinya di saat uh, tanda-tanda kiamatnya, Pak? Iya yeah. Gitu. Ya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa iya? Al-Quran bisa hilang Jadi pada saat maraknya kekufuran itu ya kan Ajaran Al-Quran tidak dipakai lagi Barangkali Al-Quran tidak hilang Mungkin dalam bentuk kitab-kitab masih, masih ada Hanya tidak dipedulikan lagi Tidak diamalkan lagi e -e. Kalau di dalam hadis itu e Ada tanda-tanda kecil itu Diterangkan oleh Nabi Bahwasanya nanti Al-Quran itu akan banyak dihiasi hmm. Jadi Al-Quran itu nanti ada motif ini, motif itu dihias saja oh ya, Dijadikan barang hiasan Warna-warni Warna-warni, berwarna itu, ya. emas, berwarna ungu, berwarna apa <laughs> ya Begitu cantiknya Al-Quran ya. itu Itu begitu, itu kreativitas seni sebenarnya Betul. Tetapi itu memang bagian dari tanda-tanda kiamat itu ya Allah. Dimana Al-Quran mulai dihias, mulai dimodifikasi ABC dan lain sebagainya, itu memang proses sunatullah. Cara caranya melalui teknologi sekarang. Mudah. Betul, jadi itu proses sunatullah di mana memang tanda tanda kiamat itu sudah sudah mulai muncul, gitu. Itu tanda tanda kecil. Apa ini berarti sinyal jika lo segala sesuatunya sudah menjadi bagus, maka tinggal menunggu kehancuran atau bagaimana, Ustaz? Ya, kebagusan atau kehebatan bumi itu kan ada batasnya. Iya, ya kan? Orang mendesain mobil, hmm. ya kan? Kan desain mobil itu lama-lama mentok juga pemikiran orang iya. Dalam bentuk apa Nah pada saat titik-titik yang tertinggi hmm. Daripada hmm. ide, ada titik kulminasi ya hmm. eh, Daripada ide manusia hmm. Tentang masalah eh, imajinasi Pemikiran Pemikiran dan lain -lain. sebagainya Pada titik tertinggi itu pasti akan jatuh Mentok juga gitu Nah mentok juga hmm. Jadi ada batasan manusia di situ hmm. Jadi tidak akan mungkin Uh, dunia ini akan hidup selamanya karena punya keterbatasan-keterbatasan itu. Ya oh Allah. Seperti itu yang itu. mungkin kadang kita lupa. Makanya yang diprediksi oleh Rasulullah itu semuanya benar. Hmm. Ini sudah 14 abad yang lalu disampaikan 10 hmm. tanda ini. Belum tanda-tanda kecil. Iya. Yeah. Ya, 10 tanda. Tanda kecil lebih banyak ya. Wah, well, tanda-tanda kecil tentang kiamat itu lebih banyak. Misalnya salah satu contoh saya sampaikan. Banyak uh, sulitnya Pernikahan dan banyaknya tolak, banyaknya perceraian. Perceraian, ya kan? Jadi kalau perceraian itu mudah sekali orang menentukan, hmm. tapi untuk menikah begitu sulit. Iya. Kenapa? Karena pada zaman, pada akhir zaman itu orang itu akan menikah lebih cenderung mengikuti tradisi, hmm. bukan mengikuti pakem syariah. Hmm. Padahal kalau pakemnya syariat Islam Menikah itu kan ada Saksi wali. Ya, Dua saksi Ada wali, wali mahar, eh, Kedua mahal. mempelai eh, Ada ya. mahar gitu kan Sederhana sekali mahar pun bahkan bisa dengan Al-Fatihah hmm. Maharnya bisa dengan Al-Quran Bisa dengan membaca Al-Fatihah hmm. Aku nikahi kamu dengan mahar Al-Fatihah Baca Al-Fatihah Sah-sah Kan gitu Begitu mudahnya Islam mengajarkan tentang masalah pernikahan, tapi dipersulit oleh tradisi. Padahal kan bukan itu tujuannya. Menikah itu bukan pada pestanya. Betul. Pak nah, gitu. Nah, akhirnya ini yang secara sunatullah, secara hukum Allah sudah tentukan banyak jodoh yang baik buat si wanita ini karena hambatan-hambatan tradisi tadi dia pergi. Hmm. Lalu si wanita ini setelah ketemu jodoh yang baik Pasti akan ketemu jodoh yang buruk hmm. Memang dia kaya hmm. Tapi eh, Apa namanya Akhlaknya amburadul hmm. ya kan Akhlaknya kepada Allah juga amburadul Solatnya enggak pernah Tapi duitnya banyak Akhirnya wanita yang soleh ini Bisa jadi dapat jodoh yang Buruk, hmm. dapat laki-laki yang Kaya, tapi gak pernah sholat Padahal sebelumnya ada jodohnya itu yang nah, baik Nah, ya? timbulah fitnah setelah itu Ya Allah Nah, eh Aneh lagi Setelah tradisi kita menyulitkan Adanya pernikahan, justru Mempermudah perceraian Dikit-dikit hmm. sekarang kalau Keren. istrinya Ya, istrinya udah kerja Pengasihannya lebih Besar. sedikit Ya kan, suaminya sudah Mulai Uh, kurang mampu hmm. melayani secara batin maupun lahir. lahir ya kan kelihatannya kurang tampan lagi duitnya kurang tebel lagi uh, akhirnya eh. bukan selingkuh dulu ya oh, uh, itu ada prosesnya ada prosesnya uh, nah itu sudah tidak mengamalkan Al-Qur'an lagi ya iya otomatis itu jadi nah, hilang bukan akhirnya, secara fisik Al-Qur'an itu tetapi maka orang itu akhirnya niat bercerainya bukan karena Allah hmm. itu kan sangat dimurkai oleh Allah Karena materi. dibenci oleh Allah tapi sudah karena dunia iya sudah karena harta Allah mengat, apa, mengatakan per, apa, ada sebuah hadis mengatakan bahwa perceraian itu tidak dibenci oleh Allah tetapi halal itu yang sering dijadikan tameng Jalan yang terbaik adalah yeah. bercerai gitu. Nah itu, itu. akhirnya begitu Aduh. Mempermudah gitu mm -mm. Padahal kan sebaiknya kalau seorang laki-laki itu Tidak mudah memperceraikan istrinya yeah. Kalau dia memang ada timbul Uh, kekurangan lo apa? Tinggal menambah saja. Yeah, iya, solusinya. Tambah bikin repot perempuan <laughs> ini. <laughs> Tuh kan akhirnya ke situ kalau bicara pernikahan, Pak. Ibu ada lagi <laughs> mau tanya mau terlanjutkan tentang poligami nanti aja. <laughs> Silakan Ibu yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari Majelis Taklim Cipondoh Indah Tangerang. Al Hijrah ya. Al Hijrah. Oh, itu orang orang Jawa juga kaliner Hijrah. Saya mau ada yang saya tanyakan maaf Pak Ustad. Iya silahkan. Saya melihat video video oh. itu gambarnya itu ditulis tertera awan ajaib. Uh. Terus saya melihat itu Awan itu seperti mata burung hantu Dan mulut burung hantu Oh yang uh. banyak meredar juga, yeah. juga Katanya uh. itu tanda-tanda mau kiamat Katanya uh. Nah yang saya mau tanyakan itu Pak Ustadz uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan yeah. Di internet beredar juga Iya itu barangkali fenomena alam saja uh. Ya yeah. uh, Saya sih belum pernah melihat Hanya pernah mendengar Tapi dalam hadis tidak tidak pernah tidak diterangkan perambusan. bahwasanya tanah ragi amat diantara nanti akan timbul awan seperti burung hantu gitu nggak ada nah tapi mungkin itu bagian dari keanehan-keanehan yang timbul yang hmm. dimana Allah menunjukkan kebesarannya yeah. di situ Mis misalnya seperti ada ular hmm. berkepala manusia, manusia berkepala kera atau Iyi, gimana Allah. nah itu itu bahwasanya Allah tuh kunfayakun loh mm -mm. jadi jangan kalian itu hanya melihat hukum-hukum Ilmiah saja hukum-hukum sunatullah saja ada yang kemudian ghoir ma'qul, hmm. tidak masuk akal bisa terjadi. Itu apapun, itu ya? kun fayakun, itu apapun dan itu tidak masih itu kina, belum ya? itu itu kun Allah itu belum ditarik. Oh, itu artinya kekuasaan Allah untuk itu tuh enggak ditarik oleh Allah. Masih ada. Hmm. Masih mungkin itu terjadi oh, kun itu. Maka sebagai manusia itu teguran supaya kita udahlah. Kalian itu tidak ya, usah betul. banyak melakukan rekayasa-rekayasa Yang di mana kebenaran Mau disampaikan kepada umat ini Lalu kemudian melakukan rekayasa-rekayasa dan lain sebagainya Tidak perlu begitulah, Karena Allah bisa menerapkan kunfayakun itu Ustaz kita waktunya cuma 2 menit lagi nih Kayaknya sebut banget ya iya. Semasa saya kepingin bagaimana sikap kita semestinya selaku kaum muslimin Apakah tanda-tanda Kiamat yang besar ini Supaya bisa menjadikan kita semakin Tambah keimanannya Bukan semakin kita ngeri untuk menghadapi maut Betul. Tetapi justru ada tambahan kualitas keimanan Yang bisa iya. membuat kita semakin Siaplah untuk Betul. menghadapi semuanya Iya Di dalam rukun iman kan ada Kita iya. diperintahkan, diwajibkan untuk beriman kepada Hari, hari akhir hmm, hari Atau hari akhir. kiamat Nah, tentunya tanda-tanda ini adalah bagian daripada penekanan Rasulullah, hmm. ya. Prediksi Rasulullah yang secara bertahap sudah jadi kenyataan. Sudah kelihatan. Artinya, pada zaman ini tidak ada lagi buat kita Alasan untuk tidak meningkatkan iman kita kepada Allah oh. Artinya sesuatu yang gaib diprediksi oleh Rasulullah Lalu kemudian sebagiannya sudah menjadi kenyataan hmm. Pasti nanti akan keseluruhan itu jadi kenyataan yeah. Nah sebelum semuanya terjadi Walaupun ini hanya sebagian yang sudah kenyataan hmm. Ini bukti bahwasannya Rasulullah itu tidak bohong yeah. Rasulullah itu tidak seperti dajjal Yang banyak bohong memprediksi tahun Eh, tanggal sembilan Bulan sembilan Sembilan puluh sembilan Akan kiamat Ternyata tidak Lewat. Itu dajjal hmm. Itu palsu hmm. Kemudian 2012 Nanti akan terjadi kiamat hmm. Gak tahunya Tenang-tenang saja hmm. Nah itu palsu hmm. Nah Rasulullah itu memprediksi akan terjadinya kiamat dengan Itu tanda -tanda. dengan Dengan tanda-tanda Dimana itu sangat rasional Buk Sangat ilmiah sekali Bukan dengan kepastian waktu Bukan dengan kepastian waktu Kan Rasulullah juga tidak tahu Kapan itu akan terjadi hmm. Hanya Rasulullah uh, Memberikan Suatu gambaran nanti tinggal segini Antara aku dengan kiamat tinggal segini iya. jaraknya itu berarti ah, Sangat Dekat sekali berarti nah karena sesungguhnya bahasan kita nih ya Masih panjang ya soalnya nanti kita akan bahas tentang Tanda-tanda kecil kiamat itu okay, baik. Nah itu tanda kecil itu banyak terjadi pada zaman Mulkan jabariatan. Jadi hmm, sekarang sejarah ini sejarah diktator, ya? ya. Baik Ustaz sayang sekali Aduh kupingin dalam lagi membahas tentang ini Karena bisa jadi ini menjadi wawasan kita Juga tambahan pengetahuan dan juga mungkin Biasa semakin buat kita tak korup ya Bu ya Nanti tularkan kepada keluarga kita, ya. jadi jangan sampai uh, kita tidak siap menghadapi semuanya. Ustaz, terima kasih. Sampai yes. ketemu. Ibu-ibu juga terima kasih. Salam buat keluarga di rumah. Pemirsa, dimanapun Anda, bahwa 10 tanda-tanda besar kiamat yang sudah disampaikan, uh, ini adalah menjadi sebuah keyakinan, keimanan yang mungkin sifatnya goe, tetapi memang harus diimani. Karena itu ada tertera dalam rukun iman yang kelima. Mudah-mudahan kita juga uh, semakin siap untuk bisa menghadapi ini. Jangan sampai pada saat nanti datangnya kiamat. Kita termasuk orang-orang kufur. Nauzubillah min zalik. Sampai jumpa. Terima kasih atas kesaksian Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Ila liqaa fi amanalah billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq.